التحف من التعليم والتعلم والنفع والانتفاع للروح والدين والديكم واتنا واتكم وموات المسلمين شو صن حبيب أحمد زنيد أحلان ثم إلى الروح ليتسع وليأهاد البلدة ومن حابر في هذا المجلس أبجا هو عبد الله في هذا المسجد وساعد في بناء في عمرة هذا معها سابقًا ورايحًا ولا تغشىهم برحم مافرة بنا ببركاته وأسراره منواره ومعلومه من في الدين والدنيا والآخرة ألف فتحة. يا كن عبدي يا كن سعدي نصادر مستقيم. صلّى الله على نبينا محمد. تعلّم نظُوم واعلم الظّالِي. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Nabi Nasa'inu Al ala umuri dunia wa deen Wa salatu wa salamu ala ishrafil anbiya wal mursaleen Sayyidina Mawlana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Zalan Musannefi hadithi zikril ashqiyai wajah adhan telah datang fi hadis di dalam hadis yang menerangkan zikril ashqiyai yang menerangkan tentang orang-orang yang celaka orang-orang yang masuk neraka al asqiya ya masyaqi dan menyebutkan itu hadis minhum di antara orang-orang yang celaka rajulan seseorang lam yakmur yang tidak memerintahkan itu rajul seseorang ahlahu keluarganya itu rajul Bisholati dengan melaksanakan sholat Termasuk orang yang celaka Yang bakal masuk neraka Kalau ada orang kepala rumah tangga Tidak memerintahkan istrinya untuk sholat Fahayu khairin Maka kebaikan yang mana Fi imraatin Pada seorang perempuan La dinalaha yang enggak punya agama baginya Wa ayu khairin Dan kebaikan yang mana Fi rajulin Pada seorang lelaki Layak muru yang tidak memerintahkan itu rajul Seseorang lelaki Imroh pada istrinya, Au bintahu atau putrinya, Au ohtahu atau saudara perempuannya bisolah dengan melaksanakan solat. Fa inna maka sesungguhnya itu perempuan yang enggak solat malunatun dilaknat. Matrudatun diusir Min rahmatillah Daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Wa idama Ataat dan jika tidak Taat itu perempuan Zawjah terhadap Suaminya itu Imrah Falyufarik maka hendaknya Mencerai Itu rajulha itu Perempuan imroah fa inna maka sungguh sungguhnya itu perempuan adu wa musuh Allah warasulih dan rasulnya Allah wa ala walihah dan pada walinya kewajiban walinya itu perempuan anyusa membantu itu walihah zaujah terhadap suaminya itu perempuan Wahillah dan jika tidak membantu, daholah masuk walinya itu perempuan Anarondraka an was tahakkoh dan berhak syahhatullah mendapatkan murka Allah wa alimah adabi dan seperti nya adabnya Allah Allah orang yang celaka. Kalau bagi Laki-laki suami Yang tidak Memerintahkan Istrinya, putrinya Keluarganya untuk sholat Masuk neraka Walaupun ahli sholat Anaknya enggak sholat Dibiarkan istri enggak sholat Dibiarkan Atau sebaliknya Perempuan yang tidak mengingatkan suaminya untuk melaksanakan sholat, dibiarkan suaminya enggak sholat. Terus gimana? Istri kita enggak mau sholat, Habib. Diajak sholat, tetap enggak sholat. Diperintahkan sholat, tetap menolak sholat. Gimana? Cerai. Inti memangnya mau kawin sama setan Itu tidak Boleh dikompromi Cerai aja cari perempuan yang baik Kasian anak-anak abib Kasian dirintih masuk neraka nanti Jadi harus tegas Untuk masalah sholat Saya udah kadung cinta Nanti kalau cinta masuk neraka bersama. Kenapa orang yang nggak sholat itu terlaknat terusir dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang nggak sholat itu musuh Allah dan Rasul. Keluarganya perempuan itu kalau memang ditegesin sama suaminya Gara-gara gak -gara sholat dicereh, dilarang untuk membantu perempuan itu Yang bantu masuk neraka juga Jadi orang yang gak sholat itu harus dibekot ya Makanya itu kalau kawin itu jangan lihat wajah aja, kawin itu harus juga memperhatikan agama, fardhu far bidatid din, taribat ihadak, akhlaknya lihatan perempuan itu, agamanya lihatan, lingkungan keluarganya lihatan. Santri mondok bitung tahun Mondok 12 tahun Eh, istrinya ahli balet Istrinya ahli nyanyi Ntar lagi suaminya enggak baca kitab Dijak balet bersama Ntar lagi suaminya enggak baca kitab Dijak nyanyi bersama Kenapa? Tidak didukung sama istrinya Karena itu pesan Rasulullah Liat takhid kullu wahidin Lisanan dakiran Wa galban khasyian Wa zaujatan mu'inatan Ala ta'atillah Tidaknya setiap kamu Setiap seseorang Memiliki lisan yang selalu berzikir hati yang selalu khusyuk dan istri berat tapi Allah subhanahu wa ta'ala sediakan istri yang membantu untuk taat kepada Allah diberikan istri yang membantu untuk taat kepada Allah yaitu Siti Khadijah luar biasa bukan hanya mendukung suaminya tetapi juga mengorbankan segala hartanya untuk suami Suaminya sukih, kaya raya Sampai entek tumpas ludes Bukan dirak sama Rasulullah Nabi tidak punya tabungan Tapi untuk membela agama sekarang cukup cinci ini jerat-jerit seperti diambil nyawanya karena itu walaupun umur Sayyidatuna Khadijah lebih tua daripada Rasulullah 15 tahun Antara Umur Siti Khadijah dan Nabi Perbedaannya Lebih tua istrinya Tapi Nabi menghargainya Lebih daripada istri-istri mudanya Nabi itu Tidak pernah kawin lagi Semenjak Masih ada Siti Khadijah Bukan karena Takut Untuk kawin lagi Bong sungi Aku Kenapa? Nabi sudah puas dengan Siti Khadijah. Segi zahir, segi batin, segi yang lainnya sudah komplit Siti Khadijah. Baru setelah meninggal Siti Khadijah, Nabi banyak kawin. Siti Aisyah itu istri Rasulullah yang paling muda. Nabi meninggal umurnya 18 tahun Jandanya 18 tahun Dijuduki Humairah Perempuan kecil kemerah-merahan Siti Aisyah Aisyah Keraton Merah dicet cuma Pak Siti Aisyah itu pernah berkata begini Aku belum pernah cemburu Dengan istri-istri Nabi yang lainnya Kenapa? Wah, paling lincah, paling lucu, paling ngayu Paling ngalem Paling macam-macam Emang masih kecil Aku belum pernah Cemburu dengan istri-istri Nabi Kenapa lebih unggul? Kecuali sama Siti Khadijah Padahal lu mati, Masih Walaupun meninggal Tetap cemburu Siti Aisyah Kenapa Nabi itu tidak pernah lupa sebabnya. Kalau buat makanan Ada makanan enak Ingat Siti Khadijah Aisyah keluarga Khadijah ya kirimono Kalau motong kambing Pasti ingat Siti Khadijah Aisyah jangan lupa loh ya Teman-temannya Khadijah kasih ono Aku buat Siti Aisyah Malum perempuan pak ya Kata Siti Aisyah ya Rasul Kan sudah diganti Sudah mati Sudah diganti dengan yang muda di mukamu muka ini Loh, kata si Nabi enggak bisa nganti Khadijah Khadijah itu begini, begitu, begini, begitu Tambah tahu cerita ini Tambah cemburu istri Aisyah Terus Nyeritakan Siti Khadijah Enggak habis-habisnya Rasulullah Kenapa bisa demikian? Karena Siti Khadijah Adalah istri Nabi Tama di tadkala Rasulullah dibenci, di tadkala Rasulullah saw ditindas, dimusuhi, diganggu beliau mendamping pendamping setia Rasulullah. Kalau Nabi sumpah sih dihadija berusaha untuk menghibur. Nabi diganggu dengan orang kafir Siti Khadijah berusaha Untuk ngasih kekuatan batinnya Gimana caranya Nabi itu Sanggup untuk meneruskan Misi dakwanya Wah Luar biasa Gede terus hatinya Coba kalau istri kita Misalnya jadi Ustaz Melarat Istrinya siap Melarat Aduh mas Ya tolong Mas. Balekno aku Mas. Kalau Siti Khadijah nabi dalam keadaan enggak punya padahal dia kaya siap menjadi melarat untuk suaminya. Wah, hebat enggak? Sora ndeleng ngono kon. Jenenge tok padha Khadijah. itu kalau kawin mikir mele jangan wajahnya aja mele yang tercantik Waduh. hidungnya bangir bibirnya merah matanya bolak kulitnya kuning luar biasa kawin dapat satu bulan setruk Perut saudara cepat bro, bahkan orang, masya Allah yang si yang si istri juga begitu cari laki-laki yang kagak yang keti, ganteng putih dapat dua bulan kecelakaan putul tangannya bersikili. Badogani Coba kalau anda kawin Cari istri yang soliha Yang bisa mengingatkan kamu Kalau lupa kepada Allah Sebaliknya juga Perempuan kawin dengan suami yang demikian Yang bisa membimbing Untuk bisa sampai kepada Allah Bagus jadinya Haa jadinya baik, kawin untuk taat karena itu Nabi pesannya din, tak ribat dia ada saya Habib kepingin itu istri yang cantik kaya turunan orang mulia solihah Sampai tuwek kon Jenggotmu sampai nembus bumi Ya sulit mendapatkan model itu Wajah kurang lebih lah pak Kaya jangan dibuat ukuran Sekarang kaya besok bisa jadi melarat loh Punya duit 1 juta 100 juta Habib Pengi dirampok entek Habib Habis keluarga terhormat, belum tentu terhormat terus lo ya banyak orang yang sekarang dikawal besoknya orang itu dijobloskan ke penjara banyak karena itu agamanya yang benar, perempuan yang punya agama yang belajar akhlak dia tahu tugasnya terhadap istrinya eh dia tahu tugasnya terhadap suaminya dia akan merawat badannya dia akan tampil cantik di hadapan Suaminya dia akan juga beribadah terhadap TuhanNya. Oh, ngeweitok no. oh, sing beneran itu. Karena itu didik anaknya supaya seperti Siti Khadijah ya bu. Ojo arek diajari kurang ajar, bu. Jangan anak diajari tidak benar Tuh kok no kelambi Yang ketat Yang ngayu kan Isin Mami Bong keraton Mami Isin Malu Mami Kalau kamu tadi itu tidak tampil cantik Untuk siapa tampil cantik untuk berlaki-laki, segala laki-laki tampil cantik lawan anaknya dididik dengan akhlaknya pelacur kalau untuk suaminya enggak apa-apa nah, saya akan ceritakan bagaimana nasihat ibu kepada anak perempuannya ketika akan kawin Nasihat ibu kepada anak perempuannya ketika kah? kawin. Tiruun iki. Wong wedok tirun. Ibu-ibu itu tiru ini bagaimana? Jangan anak tadi itu kawin enggak dinasehati. Akhirnya mengecewakan suami, ibu wa anake. Nasihatnya begini. Ya Ibnati kuni dizaujiki wardatan yakun laki sakian Eh anak perempuanku putriku Jadilah kamu untuk suamimu bagaikan bunga mawar Maka suamimu akan selalu menyirammu dan merawat Jadilah seperti bunga mawar untuk suami kamu Penampilannya indah bunga mawar Baunya harum bunga mawar Menarik Sedap dipandang Sedap dicium Menarik bentuknya Akhirnya dirawat sama pemiliknya Takut layu bunganya Takut rontok bunganya Maksudnya Jadilah kamu itu selalu enak dipandang suamimu Kelihatan cantik terus Menarik Kelihatan Bagus Baunya harum Itu ngadap suaminya ketehe eh, ya okay. ke, gudali tebel, baunya seperti kerbau, males, nggak dimasukkan ke, nggak dimasukkan kamar sama sama nyari lepono kandang, dimasukkan kandang, hah? Hmm? Kemudian Ibu tadi nasihat kepada anaknya putrinya Kuni li zaujiki ardon yakud laki sama Jadilah kamu itu untuk suami kamu bagaikan bumi Maka suami kamu akan menjadi bagaikan langit bagimu Bumi betul bagaimana? Siap dibawa Kemudian siap mikul siap untuk menjadi pijakan injakan daripada yang diatasnya ladang-ladangnya sawanya siap digarap begitulah seorang istri jadilah selalu tawaduk di bawah suami Seorang istri hendaknya dia tadi itu siap memikul tanggung jawab Kalau suaminya ada tugas Untuk merawat anaknya Untuk membersihkan rumahnya Menjaga harta suaminya Dan siap untuk digarap ketika suami tadi itu membutuhkannya Memperlukannya Yakun laki samaa suami kamu bakal menjadi langit bagi kamu wahai putriku kata dia langit itu selalu mengayomi melindungi menaungi daripada bumi dan langit tadi itu selalu memberikan kebutuhan bumi bumi perlu air, turunkan hujan bumi perlu matahari disediakan matahari bumi perlu bulan bintang juga disediakan bulan bintang begitulah kalau istri menjadi bumi bagi suami lu kadang-kadang nasihat sama anaknya sebelum kawin. ojo oh, dilatih ni lu bucum model ngono awas loh jangan kamu turuti terus suami kamu gak bisa orang laki begitu itu singkeras kamu takonono takon dia ibu tanyai dari mana aja akhirnya yang dakwa ruwet terus gara-gara bujuni takon akhirnya yang memang ada tugasnya polisi nebaib bisa luput yang asalnya titis bisa luputan. Kenapa? Dijatukaran terus sama bojone. Rusak semuanya. Dikit-dikit minta rekreasi. Dikit-dikit pergi ke mall. Akhirnya enggak naik-naik pangkat suaminya. Kenapa? Selalu terlambat di kantor apalagi dikit-dikit minta kalung emas gelang emas akhirnya enggak jujur korupsi sana korupsi sini harus dapat istri model begitu minta emas emas emas tuh kok ora ranti karena itu ibu-ibu anaknya kalau mau kawin dinasehati yang benar alhasil suami istri harus sholatnya bah, bagus istri yang gak sholat diperintahkan gak sholat jangan dianggap enteng cep Selesaikan dengan keluarga Jika pancet tetap begitu Cerai Karena istri anda musuh Allah dan Rasul Jangan lama-lama tinggal bersama dia Karena dia adalah setan berubah manusia Ambungan setan ya Tak cerita ni sampaian gimana perempuan yang solihah itu ya. Perempuan yang solihah dulu itu kalau suami mau kerja setiap hari di pintu diingatkan, Mas, udah bil halal nasbiru ala ju wala naspiru mas Tati ya kalau kerja ya cari yang halal lo ya kami masih sanggup lapar tapi kami tidak sanggup masuk neraka hmm? hati dadi lo mas jangan kesusu-susu pulang enggak bawa duit enggak apa-apa kami masih sanggup untuk lapar Tapi jangan kamu tadi Bawa rezeki yang haram Karena kami tidak sanggup Disiksa di neraka Enggak seneng ngambil duit bujung ini Ojo muli loh Masih kata duit Mati yuk di jalan Akhirnya Akhirnya eh, Suami kalau untuk mendapatkan itu dengan segala cara ini dah benar, hah? Insya Allah. keluarga suami, keluarga istri jika terjadi Permasalahan dengan Suaminya Maka Jangan sekali-kali membela dalam kesalahannya Apalagi urusan sholat Didukung loh Memang itu tugasnya suami nak Dik Kalau oh, itu adiknya gitu, Untung kamu dapat suami yang Meritakan kamu solat, alhamdulillah Nuruto. Baru, wah tak sih gitu, dah lu. Mau itu dibuat rame, wan cini mau nganang karabai dewi, wanuk Malah mendukung. Gak solat malah didukung, gak taat malah didukung, masuk neraka bareng. Walaupun tak masjid keluarganya kenapa? karena dia telah membela musuh Allah dan Rasul jadi nasihati sholat isi bener. ini benar, gara-gara kamu tidak sholat akhirnya begini, suami yang asalnya harus melindungi kamu, sekarang siap menceraikan kamu, hey sholat toh. sholat itu tidak berat kok. jadi harus didukung oleh keluarga daripada Istri dari itu, itu perempuan. Saya ceritakan al-Habib Abdul Rahman Bilfaghi. Habib Abdul Rahman Bilfaghi ini murid al-Habib Abdullah bin al haddad yang sambil baca tadi wudulatifnya. latifnya tu dunia, oh ilmunya luar biasa ni habib. Belum kewaliannya, ilmunya tak sudah luar biasa seratus fan ilmu dikuasai bahkan ilmu perbumian, ilmu luar angkasa belum ada alat lo dulu ini Habib Abdurrahman Bilfagi ujuk-ucuk kata orang Jawa moro-moro dapat ujian, ndak ada salah, ndak ngomong a, ndak ngomong b, ditangkap sama pemerintahan, setelah itu di penjara bawah tanah, lo, kok seperti penjaranya teroris, kok seperti penjaranya orang-orang yang Kelas kakak, kelas berat. Dengar-dengar, salah apa aku ya? salah apa aku. Dicari, enggak ada. Tahajudnya masih tetap, Qurannya tetap dibaca. Salah sama orang juga enggak. Ganggu orang juga enggak. Urusan utang piutang juga enggak. Apa salah saya ini kok sampai begini? Sampai akhirnya gak lama keluar, diteliti. Salah apa istri saya ya? Diutang tak? Enggak. Kan? Ganggu orang tak? Enggak. Kamu masih ya tak? Enggak. Diteliti anaknya. Enggak ada yang berbuat begitu. Alhasil keluarga diteliti. Bersih semuanya. Sampai akhirnya pembantu. Pembantunya diteliti nggak taunya diketahui nggak sholat pembantunya nggak so, sholat nggak sholat astaghfirullah kata dia ini gara-gara nggak -gara sholatnya kamu ini sampai aku penjara itu kanda nah, juga begitu telitiin Tukang bangunan tidak sholat dibiarkan bangun apa? Bangun masjid tapi tidak sholat loh. Dapat musibah nanti kamu karena tanggung jawabnya kamu. Pegawai enggak sholat dibiarkan toh no. Bekerja sama saya harus sholat ya. Kalau enggak sholat kerja sama Firaun sana. Harus tegas. Ini gara-gara pembantu loh ini Yang gak sholat Habib keramat Yang wali dari itu masuk penjara Apalagi Kuloh kali sampean Yang gak wali, gak keramat ini Membiarkan Keluarga gak sholat Melebusan rokok ini nanti ya Karena itu perhatikan baik-baik. Yang tegas, yang penting tegas sama orang yang asolat. Jangan kenal prumi dengan orang yang tidak solat, saudara. Hmm? Kalau suami ahli solat, istri ahli solat. Anak-anak ahli sholatan Terum keluarganya dirahmati oleh Allah Ya Allah Makan tempih ya Keluarga syukur gabih, Alhamdulillah Dikasih rezeki tempih Tidak sampai makan sandal Alhamdulillah Gitu Kalau enggak solat semuanya, eh kira-kiran timpet, toh colokan ni, PT Tonggoi, TGP. Karena itu didik semuanya itu solat, apalagi berjamaah. Aba itu dulu. Kalau sudah solat, dicari iananya. Tidak solat berjamaah, apalagi kalau solat subuh. Ditunggu sampai komplit Saya itu, itu masih kecil Umur 5 tahun kira-kira Ya dinteni Umur 7 tahun diajak sholat Sudah terus Bangun Subuh dibanguni sudah Bangun Cuma kadang-kadang sujud Tidak bangun saya, saya sudah Ya dibiarkan Yang penting bangun untuk soh Tolong solat. Lah, kalau sekarang podok mulaan ni bapa sahnaik, sama-sama tak solat. Memburk kecil itu sudah apa? Yasin, wakilat, apa rokrotip, apa dulu. Dia sama-sama abis -sama, malam itu. Malah kadang-kadang dipancing, dibuatkan rujak, dibuatkan jajan, dibuat ini itu supaya senang baca bersama cari bukan bapaknya baca anaknya enggak tahu kelayapan kemana dicari begitu seharusnya Pak sekarang tuwek ndak hafal yasin kenapa ndak pernah bapaknya ngajak ngaji yasin dari dulu Pnyaan itu ibu-ibu ini khususnya bu ya. Kalau punya anak itu diperhatikan bu, jadi jadilah seperti babonnya ayam. Anaknya itu kemana-mana diikuti, diperhatikan. Tuh lihat ayam itu, kemana-mana diikuti. Anaknya. Ada yang mau mendekat kepada ayam Curiga, mekrois. Ora apa cedek. Itu. Siapa kamu? Apa oh, pendumu? Apa maksudnya kamu begitu? Ibu juga begitu diperhatikan anaknya, Bu. Kalau ada teman yang nyusul mekrogon. Kata yang di Mau apa Dilihat itu temennya itu. Sholat gak Akhlaknya bagus gak Kalau gak bagus Cucu Terabu Biar selamat Anaknya Kalah sama ayam kalau sudah ada di kandang dikempit anaknya tadi itu sama induknya kempit dinasihati sing pinter lho ya. Yang bagus begitu Bu. kita kadang-kadang punya anak kelayapan enggak tahu. anak kelayapan kadang-kadang tidak -kadang dibikir ya. akhirnya bisa jadi korban anaknya kadang-kadang Pak Bu, harganya anaknya orang Islam ini kadang-kadang lebih murah daripada harga ayamnya coba kalau punya ayam Suri dicari Dicari Dikecer-kecer dimasukkan kandang Sampai punya anak Suri tidak pulang, tidak dicari Padahal bisa jadi korban Itu Yang senang dengan berkutut itu Dilihat terus Tekok Ketei Setiap ketemu Wah Punya anak Tidak diperhatikan nah. Jarno Masya Allah Anaknya sama perkututnya Lebih sayang dengan perkututnya Itu kenyataan kan nah, Itu diperhatikan anaknya Anak kamu itu yang paling berharga Milik kamu Perhatikan sholatnya Dibiasakan sholat yang bagus Kalau sudah terbiasa dari kecil Tuanya menjadi gemar melaksanakannya Man syabba ala syai'in syabba alaihi Orang kalau masa kecilnya Melazimi sesuatu perbuatan Masa tuanya menjadi rutin melaksanakannya Masa dia melazimi ngerokok, masa tuanya entek kempong rutin ngerokoknya. Coba kalau masa kecilnya rut, dia dari itu membiasakan baca Qur'an sampai tua dia rutin istiqomah membaca Qur'annya. Dia membiasakan sholat berjamaah sampai tua dia rutin istiqomah sholat berjamaahnya. Mudah-mudahan insyaAllah kita menjadi orang istiqomah. Istri kita menjadi istri yang bisa membantu kita untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin. Allahumma amin.